dan syarat-syarat yang ada. Seibillah Muhammadin Nurul Hujaj binain. Wa syarat sahnya jual beli hal taribawi. Di atas syarat-syarat jual beli yang biasa ditambah syarat ini itu maksudnya. Wajah Zaidah pun ala surutilbai dan ini syarat ditambahkan di atas syarat-syarat jual beli yang tumbun. Wajahkalla surutun minha haramun wakana riba. Kalau sumpah syarat-syarat -syarat yang terkait dengan harta ribawi ini tidak terlaksana, maka hukumnya haram dan itulah riba. yaitu ilah ta'dzal illa wa ikhtalaf aljenis ishtaraku syaitan jika ilahnya itu satu tapi berbeda jenisnya maka disyaratkan dua syarat jadi ilah di sini cuma dua ilahnya riba itu yaitu at sama an-nagadang an atau karena logam mulia emas atau perak maka disyaratkan dua syarat yaitu <tutuk> al-hulul biyakuna halan bihalin ai bidun zikri ajalin walau yasiran jadi kalau seumpama ilahnya itu satu sama-sama emasnya eh, apa sama-sama logamnya tapi jenisnya beda, satunya logam mulia emas, satunya logam mulia perak misalnya. Maka disyaratkan dua syarat saja, atau sama-sama makanannya, sama-sama to'omnya. Beras dijual dengan jagung, berarti kan ilahnya to'om. Jenisnya beda, satu jenisnya jagung, satu jenisnya beras. Maka disyaratkan dua syarat sini. ya. Yang pertama adalah harus kontan. halan hal itu harusnya kontan. Dan yang kedua adalah at the Jadi harus ada serah terima sebelum keduanya itu berpisah dari majelis transaksi itu. Jadi kalau seumpama satu illah, tapi jenisnya beda, disyaratkan dua. Tapi kalau satu illah dan jenisnya sama, maka syaratnya tiga. Tapi kalau illahnya beda, maka tidak disyaratkan apa-apa nah gitu jadi ilahnya beda seperti apa? beli beras dengan uang nugget sama tom beli beras dengan emas beli beras dengan uang, itu tidak ada hukum riba-nya sama sekali nah ini kalau terjadi atau berlaku hukum riba, kalau seumpama ilahnya itu sama kalau ilahnya beda bukan riba jadi misalnya apa? Beli emas dengan dengan apa? Dengan konveksi kain, baju misalnya. Nah itu nggak disyaratkan apa apa itu. Jadi sama seperti syarat jual beli biasa saja. Nggak usah syarat riba ini nggak usah. Waizatahadatilillah waljinsu yustarat salah satu surat. Tapi kalau ilahnya satu dan jenisnya juga sama, maka disyaratkan tiga syarat. Yaitu apalah hulul, watagabut, wat, wal mumasalah. Mumasalah artinya, ay mislan bi mislin. Jadi, harus sama timbangannya, sama ukurannya. Walabudda minta ma'asulihima fi mi'yari syar'i. Dan, ukuran timbangan di sini, apakah ditimbang dengan gram, ataukah dengan liter, atau dengan kilo, atau dengan per biji, itu semua kembali kepada mi'yari syar'i neraca agama dan neraca agama islam kalau sompama benda itu atau barang itu biasanya ditimbangnya dengan kilo ya harus dengan kilo dengan liter ya dengan liter jadi gak boleh misalnya kita jual beli emas dengan timbangan Beras kilo misalnya atau liter. Tidak boleh. Begitu pula sebaliknya. Jual beli beras. Dengan timbangan gram misalnya. Tidak boleh. Nah, jadi harus ikuti itu. Jadi misalnya-misalnya disini harus mengikuti. Nuracanya. Agama. Bukan nuracanya konvensional. Kecuali kalau di dalam agama itu tidak ada. Maka kembali kepada nuracanya setempat. Jadi seperti kalau beras-beras ada yang pakai liter, ada yang pakai kilo. Kalau di Jawa pakai kilo kan? Ah, berarti pakai kilo. Kalau di Jakarta pakai liter. Ya berarti pakai liter, itu. Harus sama seperti itu. Wajah talafatil ilah. Tapi kalau ilahnya beda, jazal bayi ubilashartin mihari surut. Kalau somama ilahnya beda, maka tidak disyaratkan syarat ini. Pak misalnya apa? beli to'am dengan negat Beli makanan dengan logam, enggak disyaratkan apa-apa daripada syarat riba ini. Kabi'i aruzin biza habin, obai'idakikin bifulusin. Seperti beli beras dengan emas atau beli tepung dengan uang enggak disyaratkan apa-apa. Boleh enggak kontan, boleh kredit, boleh, nah, boleh dengan nyicil, boleh. Waizah telah fikir nahu watahdal jenis. Tapi kalau Nautnya yang beda, tapi jenisnya sama Isturitatif surut Asarasa, apa bedanya antara naut sama jenis Jadi kalau jenis itu Nama pokoknya Sama, tapi Jenisnya beda Jadi misalnya apa, beras Beras itu kan macam-macam, ada beras cianjur, ada beras Pandan, ada beras Merah, ada beras Uh, apalagi nah itu itu kan berasnya sama cuma jenisnya itu beda abu, apa macamnya itu beda kalau di sini bukan jenis tapi nau no. nau no itu macamnya itu beda gitu. jadi beras itu bermacam-macam jenisnya beras tapi bermacam-macam ah itu tetap syaratnya itu harus tiga Dan walaupun antara macam-macam jenis yang satu itu harganya itu membedakan misalnya seperti beras pandan sama beras yang mahal apa beras apa beras-beras mati. Nah, itu kan mahal, paling mahalnya beras itu kan 5 kilo 200 ribu Berarti berapa? 30 sekian. 50, 200 ribu sekarang naik dah. Naik 300. udah berarti 50 lebih gitu Berarti kan Mahal. Sekarang mau beli beras mati dengan beras waci misalnya. Nah gimana hukumnya? Sama harus satu kilo satu kilo. Nah, kalau nggak mau rugi ya udah beli pakai uang. Nah, jadi caranya solusinya seperti itu. Gal. Bersedekat surat salatka. Kabilah ibadah bin Hindiu, ibadah bin Yamaniy. Seperti emas. Emas kan berbeda. Ada emas Bahrain merah itu kan warnanya ada emas eh, apa namanya imaroti nah, yang terkenal wadisadi kan seperti itu ada emas Indonesia yang banyak di yang banyak di apa ditipu itu nah, nah itu fame. sama 1 gram 1 gram nah tapi harus harus sama apa namanya timbang persentasenya itu harus sama gitu. Nah, cuma di sini yang beda itu sebetulnya emas itu lebih persentasenya. Ada yang eh uh, 70% di Indonesia tapi padahal 60%. Nah, itu yang banyak dibohongi di Indonesia itu. Dan kalau di luar negeri 70%, 70% sungguhan. Nah, itu yang dikatakan wailul mutaffifin itu seperti itu. Alhamdulillah Jadi jangan sampai kita termasuk semacam itu ya. hmm, jadi hati-hati orang yang jual beli emas itu dengan menyebutkan persentasenya yang tidak sebenarnya. Nah, karena itu termasuk penipuan dan itu termasuk yang di dalam Al-Qur'an, wa innal mutaffifin. Dal eh tibaru tamatsul fi halatil Kemudian tamasul itu diperkirakan atau dipertimbangkan atau diperhitungkan itu ketika sudah halatul kamal. Jadi setiap to'om um itu ada halatul kamalnya. Jal Isratu fi bayr bidawi bi yansi atamatsul. Wal ibra bi tamatsul fi halatil kamal. Apa halatul kamal itu? Fa'an fala bay' fala sihu bay'u rtob birrtob awil inab bil inab li annahu ma fi halatil kamal. Nah, jadi halatul kamal itu adalah suatu keadaan di mana keadaannya itu sudah sempurna. Nah, seperti ini. Rutop. Rutop itu dikatakan sempurna kalau sudah menjadi kurma. Karena bisa bertahan lama. Nah, itu. Beras itu menjadi sempurna kalau sudah dilepaskan daripada gabahnya. Nah, itu halatul kamal itu namanya. Maka tidak sah jual rutab dengan rutab atau anggur dengan anggur sebelum jadi kismis. Kalau kismis boleh jual dengan kismis karena sudah halatul kamal. <tutup> Dan <dengan> ma laisa fi <kismis> kamal wa zaika bay'ul inab bizabib. Jadi pula tidak boleh menjual anggur dengan kismis. Ah kenapa? Kissis sudah halatul kamal tapi anggurnya enggak. Au bay'u rutab bitamar atau menjual kurma dengan rutab itu enggak boleh. Nah, tapi dikecualikan dikecualikan dalam hal ini adalah aroya. nanti akan saya sebutkan ini, aroya. jadi yang penting kita tidak boleh menjual buah-buahan atau biji-bijian daripada yang ilahnya itu karena to'om, um, makanan kecuali kalau misran bi misrin jadi harus sama ukurannya sama ukurannya itu Diketahui setelah sampai kepada kondisi halatul kamal. Nah, tapi dikecualikan. Ba'ul awaliyah. Wa istasna min istirahatil mumasala fi halatul kamal. Mas'alatun wahidah. Dan dikecualikan daripada. Disyaratkan di dalam jual beli makanan dengan makanan. Dan itu termasuk baik ribawi. Faham? Jadi harus sama ukurannya setelah mencapai statusnya kehalatul kamal itu masalah satu yaitu satu masalah dikecualikan apa itu bayul aroya? Apa artinya bayul aroya itu? Bayul aroya itu adalah pengecualian daripada jual beli harta ribawi dari jenis toam makanan. Wa washirah urut rotab ala nakhli bitamri yaitu membeli rotab yang masih berada di pohonnya dengan harga berupa kurma atau membeli anggur yang masih berada di tangkainya di pohonnya, bizaib dengan kismis gitu. Nah, tapi wa israru fihi ayakuna dunahum saja osir, tapi dengan syarat itu tidak lebih daripada lima wasak. Kenapa demikian? Karena begini. Rutab itu termasuk makanan favorit bagi orang Arab. Jadi dari zamannya Nabi, sahabat Nabi, tabi'in, ah itu mereka itu paling senang dengan rutab. Sampai rutab itu dipertahankan dalam keadaan rutabnya itu. Nah, jadi rutab itu adalah kurma itu kan pertama kali dia itu bunga, kemudian keluar sampai menjadi apa namanya itu? Balah, sebelumnya balah ada Ah, sebelumnya balah, apa itu namanya itu? Seperti yang menjadi menjadi apa? Menjadi ukuran untuk baunya sperma itu, itu. Nah, baru kemudian balah, setelah balah baru kemudian rutab, setelah rutab baru kemudian tamr. Nah, jadi rutab itu kurma setengah matang. Berat. Lebih berat daripada kurma, kurma enteng. Kalau seumpama disamakan antara rutop dengan kurma, maka pasti yang punya kurma itu rugi dia. Karena rutop itu, satu kilo, itu bisa lebih, kalau sudah jadi kurma, paling setengah kilo. Nanti ya? Karena dia masih banyak, kadar airnya itu, kandungan airnya masih banyak. Kalau sudah menjadi kurma, menjadi kurang, kadar airnya itu. gitu nah, Tapi, Orang itu senang lebih senang makan rutab daripada kurma. Nah, oleh karenanya karena itu menjadi kebiasaan orang Arab, maka diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dengan syarat-syarat yang mengikat. Di antaranya adalah nggak boleh lebih daripada lima wasat. Lima wasat. Berapa satu wasatnya? Hah? Satu wasatnya berapa? Berapa soal e, kewajiban zakat berapa? Nah, 750 kilo, gila-gila ya? 750 kilo, fem, 750 kilo, nggak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian, bahwa meisawi halian 875, karena di Saudi itu atau di Hijaz itu. Satu so itu sama dengan tiga kilo kurang seperempat Tapi kalau di depak RI Itu satu so itu dua kilo setengah Itu bedanya Dua kilo setengah hampir beda seperempat Seperempat kilo Nah jadi kalau seperempat kilo berarti sama Lapan ratus setujuh lima itu Dan, Tapi kalau dengan ukuran Indonesia berarti 750 Berarti 750 dibagi 5 sama dengan 150 satu wasaknya itu berarti 150 gitu. 150 satu wasaknya nah itu gak boleh lebih daripada 5 wasak coba lihat di bawah ada e, sebutan tentang syaratnya secara sempurna ayakunal be'u inaban ayakunal mabi'u inaban atau rotban jadi yang di beli itu hanya berupa anggur sama rutoh saja karena tidak tidak warit dari nabi selain daripada keduanya itu jadi nggak bisa dikiaskan kepada buah-buahan yang lainnya mau beli mangga yang ma, yang setengah mateng dengan mangga yang sudah mateng di bawah nggak boleh nggak bisa dikiaskan dengan itu terus yang kedua ayakunama al ardi makilan wal aharu apa itu mahruson? Harganya itu yang berupa kurma kering atau zabiq sudah kismis itu harus sudah diperhitungkan berapa banyak berapa kilo ukurannya itu. Sedangkan yang di atas diperkirakan mahruson itu diperkirakan. Siapa memperkirakan yang berkali itu adalah seorang khoris. Siapa khoris? Khoris itu adalah yang ahli dari para petani. Pohon kurma atau pohon anggur yang bisa mengetahui berapa, memperkirakan ini berapa, jadi tidak meleset. Kalau meleset pun itu sedikit, itu khoris namanya. M itu khoris. Terus, wajaku nama ala' di makilan wal akhar ardi habisan wal akhar Jadi harus yang jadikan sebuah harga daripada rutab atau inap itu dalam keadaan masih sudah kering sedangkan yang dibeli di atas pohon itu dalam keadaan masih basah. Hmm. Terus yang keempat, wa yakuna ar-rutub 'ala Alaba? Ruuzh syajari. Ya'na min hikamir rukhsah akul rutab 'ala tadrij, falukanar rutab 'alal ardi lam yasih Hidafan di batihim. Jadi harus rootopnya itu masih masih apa masih ada di pohon. Tapi kalau sudah diturunkan, nggak boleh lagi dengan cara seperti ini. Nah, walaupun ada khilaf diantara ulama dalam hal itu. Kalau yang kelima, wiyaku nadu nahom salaksuk. Jadi harus dibawa 5 lima wasak itu tujuh kilo. Terus waniyataku badoga belata faruk. Harus serah terima sebelum keduanya itu berpisah. Karena itu termasuk. Bai kan berarti disyaratkan. Dianahu bai' umat ummin bimislihi. Wa istaradtu fihi al-khulul wa taqabud. Wa isru gabdu binad bi naqli tsamar, di bi naqli awiz zabib. Nah, sedangkan bagaimana salah terimanya orang pohonnya? Jadi rutalnya kan masih di atas pohon. Salah terimanya gimana? Salah terimanya dengan kalau seumpama kurma yang dijadikan sebuah harga itu Nah, itu dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sudah selesai, berarti salam terima itu. Kemudian, walina aladi ala shajar lianahu mingguari mangkul. Wanyaku nabada budui solah. Kemudian, boleh kita itu membeli rutab dengan tamar asalkan rutabnya itu sudah badah solah Batas kalau itu ada ko ada sebagian itu sudah ada yang masak, ah gitu. itu butus solat. Terus, wanlay takal bi zakatun dan tidak berkait dengan zakat. Kalau terkait dengan zakat berarti kan haknya orang. Bagaimana dia akan menjual haknya orang? Mem. Jadi zakat itu harus diperhitungkan dulu, keluarkan dulu zakatnya baru kemudian bisa dijual, gitulah. Ah gitulah. Terus. Wa laquna ma hadima syai'un min gairin sihi. Nah, jadi enggak harus murni kurma sama rutab. Enggak boleh kurma sama rutab ada tambahannya. Misalnya inap, enggak boleh. jadi harus murni gitu. Supaya timbangannya itu diketahui. Kemudian malhudah. Bi'ul laban Wakza asman, wal mahid, wal mahhidu, bagdhu bi badn yasihh. Lianahu fi halatil kama. Falajibu tajbinul laban. Jadi sini kalau jual susu dengan susu, atau samin dengan samin, atau mahid mahid itu lihat di bawah. Alajib nuzi amin huzabat pem susu yang diambil apa namanya? Kecunya itu di atas tu. No. Bantu bibadin ya sih. Jadi jual samin dengan samin, jual uh, keju dengan keju, jual susu dengan susu itu, hukumnya boleh karena sudah mencapai halatul kamal. Maka enggak harus sampai menjadi keju dulu, baru kemudian sah jual keju dengan keju. Tapi kalau keju dengan susu enggak boleh, enggak, enggak apa-apa. Hukum -apa. bai'ullah ni bilhayawan wal aqas Ah, gimana sekarang kalau beli gini? beli kambing dengan daging kambing beli kambing dengan daging kambing jadi beli kambing yang hidup dengan daging kambing yang sudah disembelah atau beli ayam dengan daging ayam atau beli kambing dengan daging ayam yang sudah disembelah Gimana hukumnya boleh atau tidak nah, katanya lah, ya, sih. tidak boleh wa ma ba'u laham bilham Awil hayawan bil hayawan fas sahih. Tapi kalau sama majual beli daging dengan daging, daging ikan sama daging kambing. Kamu mau beli enggak punya, kamu punya ikan banyak. Beli kambing dengan ikan. Daging kambing ya. Berarti kalau daging kambing berarti kan sudah mati. Sama daging ikan. Itu enggak apa-apa. Daging kambing dengan daging ayam enggak apa-apa. Daging kambing juga dengan daging kambing juga enggak apa-apa, tapi caranya berarti tiga tadi itu gitu. kalau kalau sama jenisnya berarti tiga kalau lain jenisnya berarti dua gitu nah seperti ayam daging ayam sama daging kambing gitu nah terus atau hewan sama hewan sama sama hidup nggak apa-apa daging kambing kita kambing gibas kambing kamu kambing kacang kita jual beli kambing gibas kamu yang e, kambing gibas itu saya beli dengan kambing kacang saya misalnya nah, itu gimana hukumnya nggak apa-apa Nah, tapi kalau eh, daging mentah dengan daging yang masih hidup, nah, itu tidak boleh. Hukmus <tuh batu yang> samad, idhaka nahiyan fawakal hayawan. Kalau dia masih hidup, ikan itu, maka dia seperti hewan. Wadhaka nahmaitan fawakal laham. Jadi, kalau sudah mati, berarti namanya laham. Kalau masih hidup, berarti hayawan. Nah, Jadi, ikan jual, di, apa, dijual dengan kambing hidup. Boleh tidak? Kalau masih hidup ikannya boleh. Tapi kalau sudah mati enggak boleh. Nah, itu. Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi ta'ala nafa nabiyyi wa bi ulumin amin. Bagaimana? kira berapa? Halaman Halaman 12 Hilalgal Wa tabir muallif rahimallahu taala bil ihtihadi isharun Sinar Rahmah Rahim, Taala Nafah Nabiya biluhad darah Fi hikmah, istihadu kafim adzum min alaq, pada siru kafimatul iba minka dalilon alanti minka. Ilaan kal, fatabil muallif Rahimahullah bil istihadi isyaran bianna tala berreski minwar istihadin fihi waru maksud bil kalam. Bawa kezalik lianaum ubahun wa ma'zunun fihi jadi takbirnya mu'alif disini ichihaduka nah, itu kan hikmahnya kan istihaduka fi madhumi nalak kamu berusaha faham, dengan usaha yang sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dijamin untukmu sementara kamu lalai terhadap apa yang dituntut darimu itu menunjukkan akan kebutaan mata hatimu nah, itu kan Nah, di situ kan istihad, pakai kata-kata istihad. Katanya di sini, taala memberikan pengertian seakan-akan, bahwasannya mencari rezeki itu kalau tanpa istihad, maksud bil kalam, bukan itu maksudnya. Dan yang demikian itu memang benar, katanya. Karena namanya istihad itu, untuk mencari rezeki itu boleh, bukan sesuatu yang dilarang. فَلَبُدَّ فَلَيْدُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ إِنْتِمَاسِ بَسْيُرَةِ صَحِبِهِ إِلَّا jadi kalau ada seorang yang rajin dan berusaha untuk mencari rezeki itu tidak langsung menunjukkan bahwasannya berarti dia itu telah mati atau telah buta mata hatinya tidak Illa إِنِكْتَرَنَا بِهِ تَقْسِرٌ فِي مَا أُمِّرَ بِهِ. kecuali kalau sumpah dengan dia itu rajin di dalam mencari dunia ternyata dia itu lalai di dalam melaksanakan perintahnya Allah, perintah agama misalnya. Baru itu termasuk orang yang buta mata hatinya. Tapi kalau seumpama tidak mempengaruhi, maka tidak menjadi masalah gitu. Qul lafitanwir fi qouli ta'ala la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Dan perintahlah keluargamu dengan salat. Dan sabarlah kalian di dalam Melaksanakannya. Kami tidak menuntut kamu. Rizki. Memberikan rizki kepada mereka. Tapi kami akan memberikan memberikan rizki kepada kalian semua. Aigum. Bekhidmatina. Maksudnya daripada ayat itu adalah. Laksanakan. Dengan melayani kami. Wanahnu nagumu laka bigismatina. Dan kami pasti akan melaksanakan kewajiban kami. dengan Dengan apa? Dengan. Bagian kami. Dengan pembagian daripada kami. Akan. Rizki kalian. Apa itu? Wahumah syai'ani. Syai'un domina'ullahu lak falatah tambihi. Wasyai'un tola'bahuminka falatah milhu. Jadi kandungan ayat ini. Ada dua hal. yaitu apa? Syai'un domina'ullahu lak falatah tambihi. Ada sesuatu. Yang Allah menjaminnya untukmu, maka hendaknya jangan jadikan pikiranmu itu ke sana fokusnya. Dan ada sesuatu, yang kedua ini. Ada sesuatu yang Allah menuntutnya darimu, maka jangan kau lalaikan itu. Nah, jadi, dua hal yang berbeda. Dan itu yang dilarang. Nah, jadi, Saya untuk minahullahullah falatah tam bihi. Jadi ada sesuatu yang Allah jamin untukmu. Maka adanya jangan fokus pikiranmu terhadap itu. Gitu. Kenapa? Karena kalau semua kita fokus dan selalu memikirkan sesuatu yang sudah pasti kita dapatkan. Itu kan berarti kan? Tahsil-hasil itu namanya. Itu termasuk Menuhusni islami, ter is islami maritarkuhu malayani. Nah, ini termasuk malayani ini. Nah, kenapa dipikirin? Oh sudah pasti gitu. Nah, seperti kalau Anak pondo ini dia dapat makanan setiap harinya tiga kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak ada satupun daripada mereka yang berpikiran. Kira-kira nanti malam aku dapat makan apa tidak ya. Ay, sama seperti itu. Harusnya seperti itu. Jangan dipikirin saja nanti malam dapat enggak. Dapat, oh dapat ternyata. Setelah makan malam mikir lagi. Besok dapat sarapan enggak ya. Dapat sarapan enggak. Oh dapat. ah Terus gitu. Ngapain gitu. Sementara kamu lalai terhadap apa yang dituntut oleh Allah Ta'ala dalam seharian kita itu kan banyak hal yang ditutup oleh Allah Ta'ala kamu lalaikan Keren. banyak hal apa? kamu ditutup untuk jujur, enggak jujur kamu ditutup untuk bersyukur, enggak bersyukur kamu ditutup untuk berlaksanakan enggak tidak kamu ditutup untuk banyak berdikir, enggak berdikir itu kan semua tuntutan Allah Ta'ala nah, sementara yang semacam ini enggak terlalu dirisaukan sementara sesuatu yang dijamin dirisaukan gitu. nah itu kan terbalik pikirannya itu nah, berarti orang sekarang coba lihat kalau kita melihat orang-orang itu begitu luar biasanya pikirannya tergantungnya kepada dunia tapi, kalau sudah terkait dengan perintah Allah maka mereka itu seakan-akan tidak mementingkannya gitu. kan aneh itu sesuatu yang pasti tapi tidak dipikirkan di, apa, di, selalu dipikirkan sesuatu yang dituntut untuk melaksanakannya merupakan sebuah kewajiban justru tidak dipikirkan Nah, seperti ini. Ada di antara kita yang memikirkan? Nanti, jam 6, apakah matahari terbenam atau tidak ya? Ada. Karena kita merasa apa? Pasti. Karena kita merasa pasti. Nah, sama seperti itu. Itu kan urusan Allah. Urusan Allah. Allah yang menggerakkan itu. Matahari itu, setiap hari pasti akan meminta izin, kan? Kepada Allah Ta'ala. Jadi, setiap hari. Ya Rab, aku meminta izin untuk berbalik arah Allah Ta'ala katakan jangan seperti biasanya, setiap hari itu nanti suatu saat ketika matahari itu berkata kepada Allah Ta'ala Arab izinkan aku untuk berbalik arah di saat itulah Allah Ta'ala katakan iya, aku izinkan nah, di saat itulah, kemudian dia terbitnya dari arah barat, tidak dari arah timur lagi jadi, gitu. jadi setiap hari dia katakan yang semacam itu, sama seperti yang namanya malaikat maut mereka matu kan sama kita terus. Tinggal menunggu tugas. Kalau sama Allah taala sekarang, tak ambil. Alhidah. Jadi sesuatu yang pasti tapi enggak dipikirkan. Ya kan? Tapi sesuatu yang enggak pasti selalu dipikirkan. Kebalikannya daripada kaidah ini. Kematian pasti enggak? Pasti, tapi enggak dipikirkan. Surga neraka pasti enggak? Pasti, tapi enggak dipikirkan. Azab kubur atau nikmat kubur, pasti apa tidak? Enggak dipikirkan. Yang enggak pasti, kita dapat uang apa enggak besok? Kita untung apa enggak kali ini? Kan enggak pasti. Bisa jadi untung bisa jadi enggak, bisa jadi untung bisa jadi rugi. Bisa jadi kesempatan bisa jadi bukan kesempatan untuk kita. Pemla yang begitu saja. Ah itu enggak dipikirkan gitu. Nah, oleh karenanya kan disebutkan bahwasanya kalau memang kita itu perhatian kepada apa yang dituntut oleh Allah Taala kepada kita semuanya, maka kita akan perhatian kepada dunia untuk hal itu, bukan untuk untuk kita menikmatinya atau memeliharanya di dunia. Gitu. Nah, jadi, artinya gimana gini lah. Ada cerita. Jadi kalau sudah dikatakan cerita itu, seakan-akan itu buat sebuatan, gitu. enggak? Ya. Cerita itu ada cerita yang benar, ada cerita yang tidak benar, ada cerita yang fakta, ada cerita yang bikinan, gitu ya. Nah, ini cerita, bukan cerita yang bikinan tapi cerita sungguhan gitu. Fem, ada seorang haji haji itu adalah seorang yang sangat loman dia seorang yang dermawan jadi selalu sodako, sodako gitu. membantu anak yatim, membantu para janda membantu pesantren, membantu masjid dan sebagainya tapi subhanallah hartanya itu melimpah tetap melimpah sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad Manu kosomalu mensuadakoh bel yasdat bel yasdat bel yasdat. Yes, Akhirnya datanglah orang lain itu yang ingin menirunya, fem dengan dia berkata kepada Nyaji, kamu itu kok bisa sih, fem menghilangkan rasa cinta kepada dunia itu, betul? Dia bilang gitu. Aku ini nggak bisa, makanya susah banget sodakohnya, gitu. Nah, kenapa? orang yang susah sodako itu kan karena cinta pada dunia nah, dia datang, minta resepnya resepnya apa sih? Kok kamu itu mudah sekali sodako, gampang sekali kamu itu sodako apa resepnya supaya kamu menghilangkan rasa cinta pada dunia maka katanya Haji itu, kamu salah justru aku ini adalah orang paling cinta pada dunia aku katanya Loh, kok bisa begitu? Nah, justru kerana aku cinta pada dunia aku. Aku tidak mau orang lain terlibat dalam dunia aku. Makanya aku titipkan lewat janda, lewat yatim, lewat masjid, lewat semua. Kebaikan-kebaikan itu supaya nanti aku di akhirat bertemu dengannya. karena aku cinta. Gitu. Nah, itu lah. Itu cinta yang benar-benar. maksudnya. Jadi kita balik, tapi dengan balik yang benar. Itu seperti itu. Jadi cinta dunia, karena dunia yang kita miliki itu kan kalau tidak direkening dunia, direkening akhirat. Yang direkening akhirat pasti buat kamu. Rekening dunia belum pasti buat kamu. Nah, bisa jadi orang yang bikin rumah mewah megah itu adalah di akhir umurnya. Menempatinya setahun, dua tahun meninggal. Ya kan? Nah, itu kan orang rugi itu namanya. Gitu. Nah, nah, itu. Jadi, hilangkan cinta pada dunia kalau dunia itu akan dipelihara di dunia. Tapi kalau Cinta pada dunia karena kita itu ingin memeliharanya di akhirat. Itu bagus tuh. Itu harus dirawat. disuburkan itu. Nah gitu. Nah, sekarang kamu cinta dunia itu untuk dunia atau untuk akhirat? Jawabnya apa? Terus sodakonya mana? Nah gitu. Jadi kalau kita itu cinta pada dunia. Memang kita sayang pada dunia kita. Sodakokan terus. Gak bakalan ada yang mengatakan. Oh itu israf itu. Sodakonya israf Gak ada isrof sodakok. Jadi yang namanya israf itu di dalam keburukan, iya tapi kalau dalam kebaikan, dia adalah israf fil khair, kata Nabi Muhammad SAW tidak ada, mubazir dalam kebaikan itu tidak ada jadi tidak bakal ada satu orang yang mengatakan eh, kamu itu israf loh dalam sodakohmu gitu. Nggak, gitu. kalau dalam udu, israf, iya mandi, israf, iya tapi kalau dalam sodakoh, tidak gitu. tambah banyak sodakohnya, tambah bagus tambah banyak sodakohnya, tambah kaya tambah banyak sodakohnya, tambah panjang umur tambah banyak saudaranya, tambah gampang urusannya, itu pasti kenapa? di dunia itu yang berlaku adalah sistem sistemnya siapa? Allah nah, gitu. tapi kalau kita itu numpuk-numpuk terus, ya rugi sendiri saya menggunakan harta itu untuk diri kita sebelum untuk orang lain, kenapa? ku anfusakum wa ahlikum yang paling berhak itu siapa? diri kita yang paling berhak, jangan orang lain nah, oleh kamarnya yang paling berhak untuk menikmati dunia hasil jerih payah kita ya kita sendiri. Fem, kita ingin apa yang berkait dengan dunia kita beli. jangan mau beli HP misalnya atau beli baju yang diinginkan dipikir sampai bulanan. ya Allah itu itu terlalu terlalu apa? terlalu kesiaan nih ya, orang ini. Fem, jadi apakah apa dosanya sampai diatur seperti itu sama Allah gitu? Fem, jadi harusnya itu digunain mau beli apa beli? harganya berapa lima ribu terus dipikirin berapa bulan ya gak lama-lama sih 6 bulan ya. <laughs> itu orang yang tidak menikmati dunianya karena badannya yang pasti itu, yang milik kamu itu adalah yang kamu makan sampai habis itu pasti milik kamu yang kamu pakai hingga usang itu pasti dunia kamu yang kamu sodakokan dan itu kekal di sisi Allah itu sodakokan kamu yang masih ada itu belum tentu milik kita Belanda itu milik kita karena itu adalah semua yang kita miliki sekarang itu adalah sebuah pinjaman daripada Allah Ta'ala yang Allah perintahkan untuk membeli surganya Allah Ta'ala dengan apa yang dipinjamkan untuk kita Faham? jadi sebenarnya hakikatnya seperti itu tapi kita lalai jadi kita tidak benar-benar menggunakannya gitu. Nah, apalagi kalau sampai kita mendapatkan dunia kita bukan dengan cara yang baik, na'adzubillah gitu hanya kesengsaraan demi kesengsaraan. Kenapa sistem yang berlaku? Jangan kamu terpedaya dengan iblis dan setan. Disangkanya yang penting dunia itu adalah banyaknya nominal. Enggak, yang penting di dunia itu adalah barokahnya dan enggak mungkin keberkahan itu didapatkan kecuali dengan cara keta ketaatan. Kalau menistawalah bima duminalahu amma tulibaminhu qodro فَقَدْ أَدْوْمَ جَهْلُهُ وَتَسَعَدْ غُفْلَتُهُ Artinya semua ini adalah barang siapa orang yang menyebutkan diri untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Sampai-sampai dia itu melalaikan sesuatu yang dituntutnya darinya. Maka itu menunjukkan bahwasannya kebodohannya sangatlah agung. Dan... Sangat luas kelalaiannya itu. gitu, nah, Jadi, kalau dikasih uang itu, Allah Ta'ala memberikan uang kepada kita itu bukan untuk disimpan. Allah memberikan uang kepada kita, memberikan rezeki kita untuk digunakan, dikonsumsi. Fem, digunakan untuk konsumsi kita, sebagai as asupan kita, dan keluarga kita, nah, kemudian untuk akhirat kita. Harusnya seperti itu. gitu, hmm. Nah, tapi kalau seumpama, kita terlalu sibuk dan bahkan merasa yakin kalau dunia itu tidak akan didapat kecuali dengan buka toko. dong berusaha. Ah Ini ini yang salah. Ini yang salah. Nah, jadi harusnya kita itu benar-benar mem mem membenahi keyakinan kita akan jaminan Allah. Jadi semua binatang yang ada di atas bumi ini, semuanya dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala yang di padang sahara saja yang panas luar biasa yang sekarang ini kita bisa rasakan sebagian daripada panasnya kayak begini bagaimana panasnya gitu. Enggak ada pepohonan sama sekali. Ah tapi mereka bisa makan. Mereka bisa minum. Bagaimana? Yang di sana di padang kapal di sini enggak ada makanan sekalipun. Ah ini masih banyak daun-daun kan bisa dimakan. Nah di sana enggak ada makanan, enggak ada dedaunan, apa yang dimakan ya? Tapi mereka bisa makan. Ah jadi itu E, kekuasaan Allah yang sangat luar biasa yang harusnya kita tafakuri. Mem untuk apa? Untuk supaya kita itu lebih kuat keimanannya. Gitu. Nah oleh karenanya ya, jadi yang benar itu adalah kita harus meyakini bahwasanya sistem yang telah Allah buat itu itu pasti terjadi. Gak mungkin luput. Gitu. Jadi sekali lagi kita akan ingatkan kepada saudara kita semuanya, hawas hati-hati yang berlaku di dunia itu adalah sistemnya Allah, sistem Allah itu nggak bisa dirubah, nggak bisa didobrak bahkan Amerika pun tidak akan berbuat tidak bisa berbuat apapun. Fahim? Jadi yang berlaku itu seperti itu sistem Allah. Kamu baik kamu akan bahagia, kamu dermawan kamu akan panjang umur, tambah banyak rezekinya. Nah tapi kalau kamu tidak menikmati maka kamu tidak akan menikmatinya juga. Jadi artinya apa? Bukan berarti orang yang kaya raya itu berarti orang yang senang hidupnya. Enggak, belum tentu. Banyak orang kaya raya, tapi makanya tempi tahu. Nah, itu orang yang, yang ditakdikkan Allah Ta'ala untuk menjadi seorang buruh untuk orang lain. Dan ternyata dia itu menjadi sebab. Fem, Allah sudah menentukan. Ini anaknya nanti itu akan menjadi orang kaya. Yang dermawan, Sementara ayahnya tidak. Wah, ayahnya kaya kok. Iya kaya. Kaya cuma numpuk doang. Itu Gak menikmati dia Nah itu, jadi seperti itu Nah kesian kan, kesian orang semacam itu nah, Karena apa tidak menggunakan Hartanya Jadi pikirin terus Mau mengumpulkan dunia ini, dunia ini, sebagainya Tapi sementara akhirnya mana Padahal di sekitar kita Banyak orang yang membutuhkannya nah, Jadi seperti Alhamdulillah Masih ada sampai sekarang orang yang mudah Untuk membantu pesantren Habib beli tanah Nah, itu harganya berapa? 4 M setengah. Nah, Ada yang membantu 1 M setengah. Ada yang membantu 1 M. Nah, itu itu yang berguna itu. Nah, karena yang untung bukan habisian. Bukan pondok yang untung. Tapi dia sendiri yang untung. Dia telah menyisihkan hartanya untuk ditetapkan di rekening yang tetap. Di mana? Di sisi Allah. Dan kebanyakan orang yang semacam itu dosa-dosa yang biasa dia lakukan itu tidak akan merubah kepada e, kemurkaan. tidak gitu. Ambil salah satu bukti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW terkait dengan Serina Utsman bin Affan. Di mana Nabi SAW itu betul-betul digembirakan. Dengan apa yang dilakukan oleh Serina Utsman ketika Nabi SAW meminta kepada sahabat-sahabat Nabi supaya menyediakan bekal bagi Jaisul Usrah. Maka itulah yang paling banyak bawa harta siapa? Serina Utsman bin Affan. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang bisa menggali gemur? Aku akan... Sumur, maka aku akan jamin dia dengan surga. Mem. Siapa yang mau beli dariku surga katanya. Hanya lagi lagi Nabi Utsman bin Affan kan yang menyediakan. Sehingga pada saat itulah Nabi Utsman dari sanggih gembiranya beliau mengatakan, "Kalma daro Utsman, ma'afalahu baka dahaga. Daro Utsman, ma'afalahu baka dahaga." Itu. Utsman tidak akan berpengaruh lagi, tidak akan membahayakan lagi. Apa pun yang dilakukan tidak akan bahayakan. Nah, Karena apa? Ridhonya Allah kepada dia. Itu loh. Nah itu, makanya keuntungan yang besar itu bagi orang kaya. Makanya kita minta menjadi orang kaya karena keuntungan ini gitu loh. Orang kaya itu bisa sedekah. Orang kaya itu bisa menyenangkan orang lain. Orang kaya itu bisa aja berkhatir. Orang kaya itu bisa ngasih tumpangan. Nah itu loh. Orang miskin bisa apa? Paling bisa senyum doang. Nah, senyum doang ya menyenangkan memang, tapi enggak seperti menyenangkan kasih uang merah. Paham? orang itu ahlaknya bagus banget baik banget sama tetangga baik ya ah, tapi orang satunya orang itu khoyir banget sodakonya banyak pasti orang itu lebih condong pada situ disitu rahmatnya Allah itu begitu di apa cucurkan dicurahkan kepada mereka-mereka yang dermawan itu dan termasuk daripada sifatnya para nabi yang tidak mungkin tidak bersifatkan dengan dengan sifat itu dengan sifat selain itu itu adalah Ar-Rahim atau Ar rahmah sama As-Sakhhi atau dermawan itu. Kedermawanan dengan rahmat itu enggak bakal terpisahkan. Orang dermawan itu orang rahim. Orang yang dermawan itu biasanya orang syafiq gitu. jadi banyak contohnya daripada sahabat-sahabat Nabi ya. di antaranya adalah eh uh, Ja'far bin Abdul bin Abdul Muthalib. Ya ja Ja'far ini kan terkenal Kemiripannya dengan Nabi dalam hal apa? Dalam wajahnya mirip. Akhlaknya mirip. Sodakohnya mirip. Beliau itu tidak mau makan. Kecuali sampai diutamakan untuk ahli sefah. Baru kemudian dia makan untuk sama keluarganya. Jadi sodakohnya itu luar biasa. Sehingga Jafar bin Abdul Talib. Sehingga pantas kalau beliau itu sering dipeluk oleh Nabi. Dan dia mengatakan, aku melihat engkau Wai Jafar adalah orang yang paling mirip denganku. Nah, paling meribu dengan itu dalam hal apa? Dalam fisiknya, dalam akhlaknya, dalam e, sodakohnya juga gitu. Bahkan suatu waktu pernah katanya beliau, beliau ini e, punya makanan. Makanan itu cuma satu makanan, yang cukup untuk satu orang. Akhirnya ada se seorang sahabat nabi yang diajak ke rumahnya untuk makan di situ. Setelah dia itu makan di tempat itu, maka orang itu tidak mau makan. Takutnya sampai itu adalah makanan... Tidak ada lainnya. Sehingga Sina Ja'far enggak makan. Nah, untuk supaya sahabat itu merasa enak makannya, maka dia itu membawa tempat juga. Muda itu dia makan-makan juga. Padahal enggak ada isinya. Itu Sina Ja'far Abdul Muttalib. Nah, jadi yang disebutkan dengan Atoyar. Bahkan Sina Abdullah bin Matud yang mengatakan, kami tidak pernah merasa susah ketika masih hidup Sina Ja'far bin Abdul Muttalib. Ada saja makanan disediakan oleh beliau. Tapi setelah beliau meninggal, maka kami mencari-cari makanan itu di antara kalangan sahabat-sahabat yang lain. Jadi artinya, ketika Sene Jafar Abdul Muttalib hidup, maka tanpa minta pun dia yang datang. Dia yang utamakan. Nah, sehingga pantas ya, kalau Sene Jafar Abdul Muttalib itu ketika dia itu berjuang, maka kemudian tangan kanannya dipenggal, lalu tangan kirinya dipenggal, kakinya kanan kiri dipenggal. Sehingga dia itu memegang dengan dengan kedua lengannya bayangkan, lengan itu gak ada gak ada tangannya, sakitnya luar biasa, tapi dipaksakan untuk memegang bendera, sampai kemudian diambil oleh si Abdullah bin Rawaha udah itu ditusuk lagi sama orang sehingga dia itu terkapar, pada saat itulah kemudian, ada seseorang yang menyampaikan, Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan salam kepadanya kemudian dibawa air, minumlah apa kata-kata, aku sedang berpuasa coba sempat-sempatnya aku sedang berpuasa dan aku ingin berbuka kelak nanti di akhirat di surga kita. sampaikan kepada Nabi kalau Ja'far bin Abdul Muthalib ini mempunyai seribu nyawa demi Allah aku akan habiskan satu nyawa demi satu nyawa untuk lilai kalimatillah itu kekuatan dakwah daripada keluarga Nabi Muhammad SAW itu seperti itu dia tidak peduli, tidak takut dan sebagainya ini Nah, jadi harusnya seperti itu kita. Kenapa dia tahu kehidupan cuma sekali, mau kapan lagi. Jangan hidup itu pas-pasan. Hai hidup itu jadikan hidup itu sebuah kesempatan bagi kita semuanya. Anak pingin, setelah meninggal orang menyebut anak, orang meniru anak, menjadi kedua. Ah nah, berarti apa? Itu sifatnya Nabi Muhammad. Berarti apa? Dia mewarisi sifatnya Nabi Muhammad. Apapun dia lakukan, dia korbankan semuanya untuk apa? Untuk menjadikan matinya pun berguna untuk orang lain. Pemhaya ti, yang lakum. Bawa mama ti, kau yang nah, Jadi mati siapa berguna untuk orang lain? Apa maksudnya? Setelah mati itu lo, contoh tu almarhum tu, masya Allah dia begini, ah, masih berguna. Nah, jadi usang kita seperti itu. Nah, Modelnya apa? Modelnya cuma satu, dan itu mudah sebetulnya. Apa itu? Melawan hawa nafsu, berkorban perasaan, korban harga diri. Jangan pakai sebut harga diri. Tak ada harganya itu diri itu. Jangan Joga wibawa, tidak ada wibawa, uang itu wibawa semuanya. Rendahkan diri kita. Hawa nafsu itu tidak berguna sama sekali. gitu. Harus dilawan, harus dijinakkan, harus dikendalikan. Harusnya seperti itu. Apalagi kalian, makanya Ustaz merasa e, betul-betul hiptoh kepada kalian sebagai perempuan. Gitu. Kalian itu betul-betul dimanja dengan kebaikan. Melahirkan, itu kebaikan yang besar. Fem, sebelum melahirkan prosesnya itu kebaikan yang besar, taat sama suami kebaikan yang besar. Itu yang tidak ada suaminya itu kesian deh. Eh mau gimana? Mau jungkir balik, mau mau solat seribu rokat setiap hari, nggak bisa dia itu mendapatkan kebaikan seperti ketika dia itu bersama suami. Nggak bisa, nggak bisa. Sama seperti nggak bisanya orang miskin menyamai orang kaya. Nggak bisa. Maknanya kita jadi orang kaya aja, jangan jadi orang miskin agar nah, bisa kita menyenangkan orang lain kenapa? orang sekarang tidak ada yang dapat menyenangkan kecuali dengan uang eh, kalau dengan cuma senyuman saja kurang, dakwa saja kurang, nah, tapi kalau kasih duit juga nah, itu baru, itu dakwa yang sesungguhnya <laughs> jadi seperti itu gitu. ra'atun nasa got malu ilaman indahu malu, waman wamanlam yakun indahu malu fannasu anhu got malu Rai tunas agodem fadhu ilaman indahu fitdh wamalam yakin indahu fitdh fana suanhu agodem fadhu. Aku melihat orang itu semuanya berserakan dan berkumpul kepada satu orang yang punya perak dan barangsiapa yang enggak punya perak, siap-siaplah orang semua akan menyingkir darinya. Ini sifatnya orang sekarang ini yang berlaku itu materi, materi, materi saja. Nah, tapi usahakan materi kita itu biarkan kita itu kelihatan orang kaya, bagus daripada kelihatan orang miskin. Biar kita itu kelihatan orang yang banyak uang daripada kelihatan orang yang tidak punya. Kadang-kadang nah, dari kikirnya orang, dari bakilnya orang, itu sampai dia itu takut. Dikatakan orang kaya, kenapa takut sampai datang banyak orang utang-utang atau minta-minta. Astagfirullahaladzim. -minta. Ini kebalik saya pikirannya. Siapa bikin kebalik itu? Siapa lagi kalau bukan iblis itu? Lah, Natullah Ali itu. <tuh> Jadi harus lawan. Bikin sesuatu yang sensasi, sensasional gitu dia itu adalah seorang yang sensasional apa? dia itu gak ada istri yang seperti dia kepada suaminya nah itulah Pem, jebolan mana? dalua oh pantesan jebolan dalua, harusnya kayak gitu Pem, ayo saya mau dengar coba, setiap hari dia itu cium kaki suaminya Pem, setiap hari dia itu bikin senyum wajah suaminya bisa begitu? bisa begitu? bisa mudah, mudah sekali Cuma biar tahu kamu, kalau kamu itu ada setannya. Coba, waktu mau ngerjakan, nggak mau. Nah, itu setan itu. Nah, itulah. Padahal mudah sekali. Kalau dihayati, kalau di, apa, diperkirakan, digambarkan, oh, gampang. Cuma gitu doang. Oh, gampang. gitu. Tapi begitu mau melakukannya, sulit. Nah, itulah. Ya, jadi, biar kita paham. Cari. Selam, sementara masih ada kesempatan, cari. Jadikan hidup kita itu jangan sampai sia-sia. Hidup yang berarti. Apalagi kalian itu modal sudah ada. Nggak pakai uang kalian. Nggak perlu uang. Pem, kalian gak perlu uang, yang penting itu adalah energi kejar kok sudah gak ada energi, sudah lung lay, stroke ah ha, sudah gak ada lagi, sudah gak bisa diarah pinasan mati deh kok sudah kayak gitu ha, deh kalau kalian masih bisa bergerak senangkan suami, senyum terus orang yang paling berhak untuk disenyumi itu siapa? siapa? siapa? suami, nomor satu itu suami, senyum terus bawa tidur, senyum itu gembiranya suami itu bahagianya luar biasa ini enggak suaminya disuruh suruh siapin siapin ya Allah ini ini calon calon penghuni neraka itu, masyaAllah gitu lah tapi bangun tidur melihat senyum, Fahim? sebelum minta suaminya sudah siapkan nah, itu loh kan dia puas puas Ridho akal nah, itu loh puasnya dia itu berarti puasnya Allah Ridhonya dia berarti Ridhonya Allah berbeda kalau kita laki laki muda, sulit kita mendapatkan kebaikan kita mau kebaikan itu harus Saudara kau banyak dulu harus memperhatikan yatim banyak dulu harus memperhatikan janda banyak dulu itu harus haji dulu umroh dulu tapi kok perempuan boleh dah mudah oleh karenanya gunakan kesempatan Fem, modelnya apa modelnya apa modelnya apa melawan nasu kalian mau melawan nasu enggak oh, enak kesian kalau oh, nasunya enggak jadi lawan gitu dah <laughs> Nah, dia lawan, lawan hal nasinya. Eh, biarkan dikatakan sama orang lain ini beda sama yang lainnya. Biarkan. Bagus itu. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan. Galilun, Nasun Galilun, solihun baina unasin kasirin su. Jadi orang yang beruntung itu nanti di akhir zaman adalah yang sedikit. ya, Tapi soleh. Di antara orang yang sekian banyak tapi tidak baik. Semoga kalian seperti itu. Dan semoga kita juga semacam itu. Dan semoga kita berkesinambungan semacam itu sampai akhir hayat nanti. Tidak ada? Tidak ada, Ustazah? Tidak ada, Hmm. Terima